akhirnya bertemu dengan monata bersama absella kembali coba masih terutama buat absella dong luar biasa sekali kalau tahun depan nanggap monata lagi ya ya setuju ya jempol dong jempol. <laughs> semua lagu dong nomosudarek musteri eh uh, arek arek ganteng absella semuanya kedua kali semua lagu cukup cantik sekali gue lama tapi insya Allah asik buat goyang buat semua heeh aku aja gak popo Rapopo aja ini ya <laughs> Oke okay. uh, Satu lagu cukup cantik dulu Sebelum ragu rekos-rekos Anda semuanya Dihadirkan bareng-bareng bersama Afsela bersama Monata Bareng bersama Ramayana Satu lagu cukup Cantik buat semuanya Ibu yang ada di belakang sana <laughs> Yang lagi Duduk manis luar biasa Pas sebelah kiri Badan di kapal hati-hati ya Awas kecebur Oke <laughs> Deh, yeah. terang sama Lamborghini. Sampai pada Gucci cantik saya sama Andrea Melodimas. Menar serang. Terima kasih, Bo. wab Terima kasih suju abadi Sudah habis lagunya Terima kasih Matur Sun Luar biasa sekali Bersama Abzella Coba kasih tepuk tangan buat Abzella Wih